Mitra bisnis, Bank Indonesia berencana juga akan memperlakukan pembatasan uang muka atau DP minimum untuk kredit kendaraan bermotor secara syariah. Sebelumnya, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan telah menerapkan pembatasan DP itu untuk bank konvensional dan perusahaan pembiayaan. Atas rencana ini, asosiasi pesimis target penjualan mobil 1 juta unit dan motor 8 juta unit bisa diraih tahun ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan CEO Daihatsu Sales Operation, Suparno Jasmine. Pak Suparno, apa komentar Anda? Memang tentunya kalau nanti peraturan B ini dikeluarkan yang berkaitan dengan syariah, ya saya kira pasti juga akan terpengaruh ya. Saya kira memang masih ada segmen-segmen orang yang beli mobil ya Yang memang dengan DP yang kecil Tapi sebenarnya pelanggan ini, konsumen ini bisa bayar Jadi bukannya tidak ingin bayar Jadi ada segmen atau ada pelanggan yang memang mampunya dengan DP Yang misalnya 15 atau 20 persen ini akan jadi terpengaruh Yang paling penting buat saya sih bukan pada 15 maupun 20 persen DP-nya tersebut tetapi adalah lebih penting membayar cicilannya karena dengan membeli kendaraan ini mereka untuk memunculkan aktivitas mobilitasnya. Bahkan banyak yang beli ini adalah untuk usaha. Jadi untuk menggerakkan roda ekonomi juga sebenarnya. Ya saya belum tahu nanti BI akan keluarkan peraturan seperti apa. Ya tentunya nanti kita akan comply sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut. Tapi kalau tanya sama saya mengenai dampaknya pasti ada dampaknya. Jangan lupa bahwa industri otomotif tahun ini kalau untuk mobil akan mencapai lebih dari 1 juta tahun ini. Jadi ini satu prestasi yang sebenarnya sangat baik dan industri otomotif juga multiply besar untuk industri, industri komponen dalam negeri juga berkembang dan banyak employ tenaga kerja yang luar biasa besarnya dan industri otomotif juga kita yang lakukan ekspor dan saya kira prinsipal yang investasi di industri otomotif juga melihat dan berharap bahwa domestic market ini bisa berkembang ada peraturan yang kondusif ya suka nggak suka dengan peraturan pemerintah ini akan ya slowing down jadinya mempengaruhi gitu ya kita mencoba untuk nantinya comply dengan peraturan pemerintah. Kalau untuk sampai dengan akhir tahun, negara masih tetap dengan target yang sudah kita canangkan. Karena tahun juga ini cuma tinggal tiga bulan lagi gitu. Kalau untuk tahun depan, saya kira pasti akan berdampak. Rencana aturan ini ditujukan untuk mencegah potensi bubble dan menurunkan angka NPL. Bagaimana bapak melihatnya? Kalau menurut kacamata saya, saya tidak melihat karana karena dari kacamata yang saya tahu khususnya terkait mobil apalagi mobil Daihatsu bahwa pelanggan kita itu yang membeli dengan DP kecil itu ya mereka masih mampu membayar dengan ansurannya dan saya tidak melihat bahwa ini akan menjadi satu masalah gitu. Yang paling penting itu mereka sanggup bayar cicilannya gitu. Lalu strategi apa yang diambil industri agar tidak mengganggu penjualan, Pak? Ya, kita ya berusaha untuk mencari customer atau segmen yang memang ya mampu, ya yang bisa memenuhi aturan ini. Ya yang bisa kita lakukan itu di seluruh jaringan penjualan kami memperbanyak penetrasi daripada jaringan kita di seluruh Indonesia Demikian CEO Daihatsu Sales Operation Suparno Jasmine. Saya Wendy Lim.